Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa ikhwati, hafizahum jami'an. Barakallah fiqum. Pada kesempatan bagi hari ini, seharusnya kita melanjutkan kisah tentang perang Uhud. Apa yang terjadi, sebab-sebab dan -sebab lain sebagainya. Namun kita mungkin melompat. Melompat ke kejadian Perang lebih 60 tahun setelah Perang Uhud dulu Pada kesempatan pagi hari ini Karena momennya pas sekali Momennya pas dengan Hari-hari Hari-hari ini Momennya pas Kemudian Insya Allah pada Pada kesempatan hari ini kita akan melompat ke tahun 61 hijriah. Kita kan kemarin masih berhenti di tahun ke keberapa kemarin? Tahun pertama ya, tahun pertama hijriah. Menginjak tahun kedua hijriah. Kita sekarang membahas kejadian yang terjadi tahun 60an hijriah. <tuh> Karena Dijadikan Hal ini Banyak tipuan-tipuan yang Dimasukkan, yang berusaha dimasukkan Mengenai kisah-kisah ini Untuk akhirnya dipakai Sebagai momen Menggerakkan usi masyarakat Atau Hatifah, atau Perasaan, karena Kita harus sadar Bahwa sungguhnya Masyarakat umum ini Pemikirannya Diakui atau tidak Lebih banyak dikuasai oleh perasaan Orang umum, orang awam Masyarakat secara umum Lebih banyak Pemikirannya Dan statementnya Sikapnya ini Lebih banyak didasari dengan perasaan Sehingga Sisi-sisi Ilmiah ini tertutup. Karena sudah eh ter, bahkan bukan tertutupnya terbakar bahkan tidak ada lagi sebab sudah sudah di yang, yang yang yang digerakkan ini perasaan. Nah, kalau yang sudah digerakkan perasaan ini repot. Repot. Karena ketika perasaan sudah main apalagi dihidangkan oleh orang yang pandai memainkan kata-kata dan situasi Ketika sudah terbawa alur, apa saja dimasukkan Apa saja dimasukkan Nah ketika Emosi sudah terbawa, perasaan sudah terbawa Nah ini Dia mulai nambahkan apa-apa yang Yang tidak ada Nah nanti kita pulang Selesai perasaan tadi selesai, masuk semuanya Tanpa tersaring lagi Kenapa? Kita ini ter, Gampang terbawa apa? perasaan? Karena apa? Kita ini minim ilmu Kita ini minim ilmu. Maka di sini pentingnya kita untuk mengetahui sejarah ini supaya kita tidak dimain-mainkan. Supaya kita tidak dimain-mainkan. Di antara sejarah yang terjadi yang banyak dipakai oleh orang-orang penganut aliran sesat adalah ini kan sekarang besok ini kan Asyura gitu ya. Hari Muharram. Nah, nanti 10 Muharram ini diperingati konon terbunuhnya Imam Al-Husain. yang terbunuh di Karbala. Katanya yang membunuh orang-orang yang membenci keluarga Nabi. Yaitu orang-orang Nasibi, orang-orang yang tidak pro dengan Ahlul Bait. Kalau sekarang ini kita-kita ini dianggap tidak pro dengan Ahlul Bait. Karena tidak menganggap 12 Imam berarti musuhnya Ahlul Bait. Kan begitu. Kita akan membahas kisah kenapa sampai bisa terjadi pembunuhan itu dan lain sebagainya ini kisah singkat saja karena kisahnya sebetulnya kalau ingin dikupas lebih panjang ini peruntutannya kembali ke kasus pembunuhannya Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu dari sinilah mulai e, pecahnya fitnah awal pecah fitnah ini ketika terbunuhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tapi masih terbendung setelah Berusaha dipendung lama oleh Uthman ibn Affan yang lebih dari 10 tahun lamanya, akhirnya pun pecah juga. Dan kali ini pecah lebih parah lagi. Ya, jadi ini merembet kemana-mana. Mulai dari mulai dari terjadinya perang Siffin, perang Jamal. Terbunuhnya Talha bin Ubaidillah, terbunuhnya Zubair bin al-Awwam, kekacauan terjadi di Syam, kekacauan terjadi di mana-mana. Ini kalau mau ditarik sejarah harus kita ceritakan dari zaman Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn al-Affan puncaknya ini ada di zamannya Uthman bin affan Sebetulnya sudah teredam ketika terbuktinya sabda Nabi SAW mengatakan kepada Al-Hasan. Jadi kedua cucu beliau yang satu namanya Al Hasan, yang satu namanya Al Hussein. Orang Arab ini, kok ditambahi Al kenapa? Kok enggak Hasan saja. Orang Arab biasanya, biasanya, gitu ya. Kalau namanya ini sebuah sifat, misalnya Hasan, Hasan ini kan sifat apa bagus, gitu ya? Hussein, Hussein ini sifat apa sifatnya? Hasan kecil, Hasan kecil disebutnya Hussein. Kita pun Kutayib. Kalau Hasan, Hussein, gitu ya. Nah, Hasan ini. Orangnya bagus juga maka ditambahin alif lam. Kalau namanya sesuai dengan sifatnya dinamai apa? Alif lam. Jadi Al Hasan itu. Tapi kok namanya Hasan kurang bagus, mereka enggak mau tambahin ya, apa? Alif lam. Karena enggak sesuai sama namanya Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Al Hasan ibnu Ali bin Abi Talib cucu beliau, kecintaan beliau yang mukanya, wajahnya sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Hasan dan Husain ini Al-Hasan ini Nabi sallallahu bersabda Inna hadza sayyidun Anakku ini sayyid Anakku ini pemimpin wa sayuslihulllahu baina ta'ifataini 'adzimataini minal mu'minin Dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan orang-orang beriman ini garis bawahnya minal mu'minin dari kalangan orang-orang beriman Jadi dua kelompok yang bertikai adalah dari kalangan orang-orang periman siapa yang bertikai kejekai itu yaitu Ali bin Abi Talib radhiallahu bersama pasukannya Muawi radhiallahu bersama pasukannya kemudian terbunuhlah Ali bin Abi Talib dengan tangan kotor seorang khawarij namanya Abdurrahman bin Numul yang dia bersepakat dengan tiga orang udah ini kita selesaikan aja kita selesaikan aja gimana nyesekan yang kamu membunuh Ali bin Abi Thalib, kamu membunuh Muawiyah, kamu membunuh Amr bin Al-As, tiga orang yang sudah. Perangkalah Abdul Rahman bin Muljam. 17 Ramadan. Bayangkan 17 Ramadan. Ditusuk Ali bin Abi Thalib 2 hari setelahnya beliau wafat. Muawiyah radhiyallahu tapi tidak, tidak meninggal. Amr bin Al-As yang nusuk salah orang. Yang nusuk salah orang yang Akhirnya meninggallah Abdurrahman, uh, Ali bin Nabi Talib Setelah ditusuk oleh Abdurrahman ibn Muljam atau Abdurrahman ibn Jim, Yang termasuk orang paling celaka Di umat ini adalah orang yang membunuh Untanya Nabi Saleh Dan orang yang membunuh Ali bin Abi Talib Orang yang paling celaka Adalah orang yang membunuh Untanya Nabi Saleh Dan orang yang membunuh Ali bin Abi Talib Karena membunuhnya ini karena tertipu gitu ya. Dia tuh Islam, ini Ali bin Abi Thalib kafir, harus dibunuh gitu ya. Jadi fitnahnya Khawarij zaman dulu, kamu pro Ali kafir. Kamu pro Muawiyah, ya kafir juga. Pokoknya kamu harus pro saya, persis sama ciri-ciri orang Khawarij zaman sekarang. Akhirnya setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib diangkatlah Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib Orang-orang mengangkat beliau menjadi khalifah Bukan dia mengangkat dirinya menjadi khalifah Tapi atas masyurah, atas syurah diangkatlah menjadi khalifah Setelah itu, sudah ini saya kumpulkan saja Sudah saya serahkan kekuasaannya ini kepada Muawiyah Maka saat itu disebut sebagai amul jama'ah Tahun apa persatuan, selesai masalah Kemudian masalah kedua timbul saat Ali Muawiyah radiallahu anhu mengangkat anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi raja setelahnya. Karena Muawiyah radiallahu anhu dan ini juga bukti kebesaran Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahawa kekinafahan akan muncul 30 tahun lamanya. Kemudian setelahnya kerajaan dengan rahmat, kemudian kerajaan dengan Jabarut dan kekejian setelahnya betul 30 tahun lamanya 39 tahun 6 bulan Ali bin Abi thalib terbunuh Al-Hasan bin Ali bin Abi thalib menyerahkan kekuasaannya tepat 6 bulan setelahnya dan akhirnya 30 tahun lamanya itu 29 tahun setengah kemudian setengah tahun kekuasaannya Al-Hasan pas 30 tahun kemudian Nabi Sya'arul Syurah sabda kan akan menjadi sistem apa kerajaan? Tapi rahmat Masyan diangkatlah Yazid ibnu Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi khalifah di mana di Syam. Karena pengangkatan ini tidak diridoy oleh sebagian sahabat yang masih hidup di zaman itu. Kenapa? Karena ada yang lebih afdol daripada Yazid ibnu Muawiyah. Yang pertama. Yang kedua karena Abu Bakar Siddiq tidaklah berbuat demikian ketika mengangkat Umar Umar tidaklah berbuat demikian ketika akhirnya Uthman menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak menjadi khalifah dengan cara yang demikian Ini kok orang kok nunjuk anaknya, kenapa harus anaknya? Tapi itu sahabat r.a Kalau pun kita anggap sebagai kesalahan, kesalahan itu sudah tenggelam di antara lautan apa? Kebaikan beliau yang luar biasa, menemani Nabi SAW dan lain sebagainya Akhirnya di Madinah Ada yang tidak setuju Sebagian tidak setuju Tapi ya sudahlah daripada Terjadi hal-hal yang lebih buruk Sebagian saya tidak setuju Di antaranya siapa? Abdullah ibn Zubair anhu Dan Al-Husain Al-Husain Ketika itu Al-Hasan sudah meninggal Ada yang mengatakan diracun oleh seseorang Kemudian beliau Al-Hasan meninggal Tidak lama setelah kejadian itu Setelah itu al Hussein dan Abdullah bin Zubair karena merasa tidak aman di Madinah pergi ke Mekah. Saat itu banyak pendukungnya di mana di Mekah dan Mekah itu Ardul Haram, enggak berani orang sembarangan masuk bawa senjata. Maka di situ dianggap aman, pindahlah ke situ. Mengumpulkan beberapa sahabat yang tinggal di sana Para sahabat yang tinggal di Mekah tidak mengingkari Al Husain dan Abdullah bin Zubair yang tidak mau bayat kepada Yazid bin Muawiyah. Kamu enggak mau ya sudah, ini istihadmu dia ya. tidak diperlakukan keras dan sebagainya. Nah di sini mulai mendengar Al Husain tidak terima dengan Yazid bin Muawiyah. Orang-orang kufah di Irak, orang-orang kufah yang orang-orang kufah ini dulu mengkhianati Ali bin Abi Thalib mengaku sebagai orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib yang zaman dulu yang membela Ali bin Abi Thalib ini disebut Syiahnya Ali bin Abi Thalib. Syiah itu pada dasarnya orang yang menolong. Ya. Syi'atu Ali, orang yang nolong siapa? Yang membela Ali bin Abi Thalib. Penolongnya, pembelanya Ali bin Abi Thalib. Mengaku sebagai Syiahnya Ali pas mau perang enggak pernah datang. Al-Hasan bin Abi Thalib pun juga dikhianati. Ini di zaman Al-Husain al, -Husain. al -Husain ini dikirimi surat. Ini kami dari Kufah. Kami dengar kamu enggak setuju dengan Yazid bin Muawiyah. Kemarilah di sini ribuan orang akan membaiatmu. Enggak percaya langsung kirimi surat lagi. Dikirim surat lagi, dikirim surat lagi. Diriwayatkan suratnya ratusan bahkan sampai diangkat dengan dua karung suratnya itu ya melihat keadaan seperti ini ini berarti mereka serius ini ya al hussein mengutus sepupunya siapa muslim ibnu aqil ibnu abi Talib muslim ibnu aqil ibnu abi Talib berangkatlah muslim ke sana tinggal di rumahnya hani ibnu urwah put sampai di sana disambut orang berduyun-duyun berbondong-bondong berbaiat kepada muslim ibnu aqil ibnu abi thalib untuk husain bin ali Wah, ini sudah lebih dari 4000 sampai 5000 orang ini tentara kuat ini tulis surat bismillahirrahmanirrahim datanglah ke sini Sudah ribuan orang membaiat kamu karena zaman dulu enggak seperti zaman sekarang SMS tek tek langsung sampai ngirim surat dari kufah ke Ma Makkah itu perjalanannya bisa 2-3 minggu 2-3 minggu Lebih jauh lagi Makkah ke Madinah saja 2 minggu perjalanan Ke Kufah ini bisa mungkin 1 bulan Ke Syam itu 1 bulan Ke Syam dari Makkah 1 bulan Itu ngebut katanya. Ngebut Ngeuntanya dipecuti terus Itu 1 bulan sampai Yazid Ibn Muawiyah mendengar Ini kok ada kasak kusuk, ada bayat melawan saya, gitu ya. Tapi gubernur kufah saat itu seorang sahabat, namanya An Nokman ibnu Pasir, Rasulullah. Dia sebetulnya tahu, tapi sudah enggak mau apa? Tidak mau, karena ini siapa ini? Ini Al Hussein cucu Nabi Sallam. Enggak mau main-main, gitu ya. Kalau terjadi peperangan dengan Al Hussein dan Al Hussein terbunuh, dia ikut-ikut membunuh siapa? Al Hussein, Ibrahim An Nakhawi, seorang tabiin mengatakan demi Allah kalau seandainya kalau seandainya dibilang kalau seandainya saya yang membunuh Husain kemudian saya tobat dan ditakdirkan masuk jannah saya bakal malu kalau lewat di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Saya bakal malu kalau di jannah nanti ketemu Nabi sallallahu beliau tahu saya yang membunuh cucunya. Akhirnya Noman bin Basir pura-pura, "Wes -pura, sudah, saya tidak mau apa?" Pakarannya Utsakar oh pun saya nggak mau ikut-ikut, karena ini urusan sama Yazid ibnu Muawiyah yang punya kekuasaan sama cucunya siapa Rasulullah Sallam. Akhirnya karena Yazid ibnu Muawiyah meng mengerti An-Nu'man ibnu Basir nggak mau ikut-ikut, dilepas diganti dengan Ubaydillah ibnu Ziyad. Nah, ini dia orang buruknya. Ini dia orang buruknya Ubaydillah ibnu Ziyad. Ubaydillah bin Ziyad diperintahkan untuk menghalangi Al-Hussein Menghalangi Jadi wanti-wanti hati-hati ini cucunya siapa? Rasulullah SAW Kamu halangi jangan sampai dia membuat pasukan Suruh bayar sama saya saja Datanglah Ubaydillah bin Ziyad Menyamar Datangnya malam-malam pakai penutup Orang-orang kufah Ngiranya ini datang malam-malam Ini Al-Hussein sudah datang Assalamualaikum Dijawab oleh Orang Waalaikumsalam, wahai cucunya Rasulullah, ya amirul mu'minin wah, Kata Abdullah ibn Ubaidillah dalam hatinya, wah ini serius ini ya, ini serius ini Setelah itu An-Nu'man ibn Basyir di, dilepas, diganti. Abu Ubaidillah ibn Ziyad Dia menyuruh budaknya namanya Ma'atil, untuk ikut bayat Ini saya bawa uang 3000 dirham, 3000 dinar, untuk saya ikut bayat ini saya bantu, sedekah jihad bil -mal, gitu ya. Padahal dia ini apa, orang suruhannya Hani Ibn Arwah, untuk memastikan Muslim Ibn Aqil betul di situ atau tidak Ternyata betul, dilaporkan ini betul Muslim Ibn Aqil ada di situ, dipanggillah yang punya rumah Hani Ibn Arwah Wahai Hani, kata Ubedillah, mana Muslim Ibn Aqil Saya tidak tahu apa-apa gitu kan Dipanggillah budaknya tadi yang, kamu kenal sama ini tidak? Ternyata ini ini apa? orang susupan, akhirnya terpaksa ngaku ya saya tahu. tapi kalau saya sekarang muslim ibnu Akil ini di bawah kaki saya nggak mungkin saya angkat. kamu bunuh saya saya nggak akan ngasih tahu muslim ada di mana. akhirnya dibunuh. ya karena kejam memang bayi jalil bin Ziyad seorang yang kejam. akhirnya muslim ibnu Akil ya, di Mendengar keadaan seperti ini wah Ini genting Tapi kita sudah punya pasukan Kumpul berapa? Empat ribu orang mengepung Ubaidillah bin Ziyad Bayangkan Ubaidillah terpepet ya. Wah ini dikepung Tapi Ubaidillah bin Ziyad Tahu tabiatnya orang kufah Yang suka hianat Yang mengaku pengikutnya siapa? Pengikutnya Ali bin Abi Talib dulu Ya, mengaku siahnya Ali Dia bilang Ubaidillah bin Ziyad santai aja Buat mereka kabur Ancam dengan pasukan Syam Kasih uang Nanti mereka bakal kabur Betul Disubar ancaman ke siapa? Ke ibu-ibu Kasih uang ke orang-orang Ibu datang Kamu pulang ke rumah nak. Nggak usah ikut Satu meretel Sampai tinggal muslim ibnu Waqqih Sendirian Jadi 3.999 orang pergi Semuanya 3.999 orang pergi semuanya Muslim Ibn Anqil jalan-jalan di kufah bingung kesendirian, betul-betul enggak ada orang yang mau nampung berkhianat semuanya, enggak tanggung-tanggung khianatnya semuanya sampai akhirnya ketok-ketok ke rumahnya orang, seorang perempuan Assalamualaikum Waalaikum, saya minta air, saya kehausan kahus, Fasta kerobat yang dianggap orang asing, kamu ini siapa? Saya Muslim Ibn Anqil bin Abi Talib Iya masuk-masuk dikasih air Dikasih air Tapi anaknya ngelihat Suruh lapor ke siapa Jadi ngasih air Tapi sambil khianat Luar biasa betul. Akhirnya Muslim Ibn Akil Yang sudah telanjur Ngirim surat ke Husain Ditangkap e, Ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad, Kau kenapa membuat bayat ini Saya bilang saya bayatnya untuk Al-Hussein Tapi kenapa Padahal kamu sudah bayat kepada Yazid oh, Saya bayatnya sama bapaknya Muawiyah bin, Mu bin Abi Sufyan Bukan sama anaknya Akhirnya Ya sudah kamu mau saya bunuh Sebelum kau saya, sebelum kamu membunuh saya Sebelum kamu membunuh saya Saya mau berwasiat Tolong sampaikan ke Hussein Sihatnya ini, dibilang sudah kamu pulang saja Kamu apa, pulang saja Tapi yang namanya surat dikirimkan Nyampainya kapan Pesan itu sudah sampai al Husain merasa Wah ini Muslim Ibn Akhil sudah punya pasukan banyak Ayo kita berangkat Waktu mau berangkat al Husain bersama beberapa orang Di antaranya 18 dari keluarganya Nabi SAW Anaknya Ali bin Nabi Talib saudara-saudaranya al Hussein, anaknya Ja'far, anaknya Akil Itu Muslim dan saudaranya dan anak-anaknya Muslim bin Akil Pokoknya 18 lebih dari 18 keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berangkat ini. Pas mau berangkat dicegat sama orang. Siapa orang itu? Ibnu Umar. "Kamu mau ke mana?" "Saya mau ke Kufah." "Kenapa? Di sana orang-orang sudah bayat Mereka itu pengkhianat." Sudah disebut oleh Ibnu Umar. "Kenapa mereka itu mengkhianati bapakmu?" Mereka itu mengkhianati kakakmu Hasan. Sekarang kamu mau pergi ke sana Enggak ini muslim sudah mengambil bayar Di sana sudah ada pasukan yang menunggu saya Ini surat-surat mereka semua Ratusan Kemudian Ibn Umar merasa tidak bisa melarang ya, Dirangkul ya. Astagfirullahaladzim Tak titipkan kamu sama Allah Mudah-mudahan kamu tidak terbunuh begitu. Begitu keluar lagi ada yang dengar, Abdullah ibn Abbas datang Kamu mau kemana? Saya mau ke sana Kamu mau pergi ke mengkhianat bapakmu? Enggak, mereka sudah ambil bayar Ketemu lagi, Abdullah ibn Zubair Mendengar berita Al-Hussein mau berangkat ke Kufah, dikejar Kamu mau kemana? Saya mau ke Kufah Jangan pergi ke sana Di sana itu mengkhianat Yang mengaku-ngaku cinta sama bapakmu dulu berkhianat Enggak, ini mereka sudah ambil banyak perangkat Sampai di Kodisiyah Baru Kabarnya dari Muslim Ibn Akhir ini Sampai kemana Sampai ke halusen Berhenti dia Ngomong sama rombongannya gimana ini Mereka berkhianat semuanya Mumpung kita belum sampai ke Kufah ayo kita pulang Kata Anak-anaknya Muslim Ibn Akhir Dia sudah membunuh bapak kita Masa kita tinggal diam Kita harus pergi ke sana Untuk menuntut bela Akhirnya al husain berangkat, nekat Bisa merombongan Karena menuntut bela, darahnya Muslim ibnu Aqil ibnu Abi Talib Berangkatlah rombongan ini Sampai Di sebuah tempat Tafarros Berfirasat, namanya orang kadang berfirasat Ini tempat namanya apa sih? Ini tempatnya namanya Karbala Oh karbala iya karbun wabala karbun itu kesulitan balak itu bencana oh namanya karbala iya kata al husain karbun wabala ini karbun kesulitan kesempitan dan balak bencana petaka sampai di sana dihadang oleh pasukan disuruh seribu orang Berangkat untuk menghalangi untuk menghalangi Nah, yang menghalangi ini seorang yang sebetulnya takut sama Allah Subhanahuwataala. Wahai Al Hussein, saya bilang, kamu pulang saja sudah. Kamu beri beribadat ke Yazid selesai masalah. Sebenarnya saya nggak mau bayar ke Yazid. Ya, sudah paling tidak kamu pulang. Jangan sampai Allah menguji saya denganmu ini, gitu ya. Akhirnya terlibat perang dengan kamu, kamu ini cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak mau. Saya tetap mau maju. Akhirnya terlibat perdebatan dan lain sebagainya. Ya sudah begini saja. Biar saya berikan pilihan. Pilihannya saya pulang, saya tidak ikut-ikut, atau saya eh, dia memberikan beberapa pilihan. Abu Bidillah bin Ziyad menerima pesan ini. Dia sudah bilang ya sudah kalau begitu suruh milih dia ya, obediilam nziyaling gctam ini. Tapi rupanya ada orang dekatnya gitu ya, ada orang dekatnya. Nah, ini kadang-kadang bahayanya teman dekat yang buruk itu lebih memperburuk suasana gitu ya. Teman dekatnya yang buruk ini mengatakan, "Loh, kamu berarti merendah," gitu ya. "Kamu mana kekuasaanmu? Kamu berkuasa kok sekarang kamu mau nurut sama pilihannya dia? Harus dia yang nurut sama kamu." Oh, iya juga ya. Masa saya nurut sama saya, saya ini kan memimpin di sini. Gitu ya. Atau bayar dia pendisiat, enggak ada pilihan kecuali dia harus taat sama saya dan memberikan bayatnya. Baik Mau kemana pun dia pergi akan saya kejar. Temannya tadi dia bilang pergi kamu ke sana bawa pasukan, bilang sama komandan yang tadi pilihannya adalah untuk taat. Kalau Al Husain tidak mau dan kamu tidak mau memaksa Husain, maka kamu diturunkan menjadi uh, pemimpin pasukan dan saya yang memimpin pasukan. Apa jawaban komandan tadi? Namanya uh, saya catat namanya. Namanya Al Hur ibnu Yazid. Al Hur ini komandan yang Baik tadi yang beri bilang sama al-Husain suruh pulang Al-Hur ibn Yazid eh, Dia bilang Saya Ini al-Husain cucu Rasulullah SAW Kamu pilihanmu Memaksa dia untuk bayat Atau kamu dicopot Akhirnya apa yang terjadi Al-Hur ibn Yazid mengatakan Saya disuruh milih Suruh jannah sama neraka Yo, Saya pilih jannah Yo, PN pasukannya Akhirnya apa? Al-Hur ibnu Yazid bersama beberapa 30 orang malah bergabung dengan Al-Khusyain bin Ali bin Abi Talib. Kemudian terjadi perdebatan sengit. Nah, di sini uniknya. Ya sudah, kalau begitu perang. Kalau begitu apa? Perang. Akhirnya, ee, saat itu waktu zuhur masuk, mau solat bingung. Ini ada cucunya Rasulullah SAW. Akhirnya Al Hussein menjadi imam. Ya sudah gini aja. Saya imami kamu, kamu imammu sendiri. Saya tak imami sama pasukan saya sendiri. Tak ada yang berani. Ya sudah. Akhirnya mereka sholat zuhur dan asar imamnya bareng. Siapa? Al Hussein bin Ali bin Abdul Talib. Padahal ini pasukan yang mau menyerang Al Hussein. Ya, ini Al Hussein sendiri punya pasukannya sendiri. Akhirnya Al Hussein jadi imam sholat zuhur kemudian sholat asar. Nah waktu mau masuk maghrib ucannya apa? mulai mulai. Ya. Alusin, itu kenapa itu? Ya. Ini udah mau nyerang. Panggil dulu di sini, suruh sini. Pemimpinnya suruh sini. Akhirnya datang. Sampai datang, kamu mau apa? Ya, saya mau nyerang kamu. E, gini aja. Saya tak malam ini saya pengen tahajud satu malam lagi. Besok aja nyerangnya. Akhirnya sholat maghrib lagi bareng sama Husain lagi. Imamnya ya Husain. Pemenang ada pemenang unik mereka tidak berani jadi apa cermin isaknya juga subuhnya juga nah, habis subuh baru ya, terjadilah peperangan ketika terjadi peperangan ya, mereka majulah lempar panah tidak berani apa mereka berani mukul sampai tadi orang yang buruk temannya siapa namanya temannya saya catat juga namanya namanya Shamir ibnu dziljausan Syamir ibnu dziljausan itu orang buruk yang mempengaruhi Ubaydillah bin Ziyad. Tahukah kita siapa Syamir ini? Syamir ini dulu orang yang pro sama Ali bin Abi Talib Di Perang Siffin ikut sama siapa? Ali bin Abi Talib Orang Kufah juga lagi-lagi. Memang banyak pengkhianat orang-orang, orang-orang Kufah. Nah. Akhirnya besoknya perang lagi, perang lagi, perang lagi. Sampai orang-orang terbunuh semuanya tinggal Al-Husain, Tidak ada yang berani bunuh. Wah, oh, itu bunuh. Al-Hussein mempunuhi orang-orang yang di depannya karena perang begitu kan? Tapi enggak ada yang berani apa bunuh. Kenapa es? Berani beraninya ini mau memukul rehernya siapa? Cucunya Rasulullah SAW sampai akhirnya ma maju akhirnya Syamir bin Diyazin, bin Shamil tadi, bin Diyazin Chausan tadi Memberanikan diri maju menyerang. Ya, akhirnya banyak orang yang ikut. Ya, akhirnya. Terbunuhlah al-husayn ibnu ali ibnu abi talib. Di situ ada 18 keluarga nabi saw yang ikut terbunuh saat itu. Ketika terbunuh, beliau kepalanya dipotong oleh shamir ibnu dailjousan. Karena memang kebiasaan mereka kepala itu dipotong dibawa kepada ini loh bukti sudah apa sudah terbunuhnya. Ketika terbunuh, kempar dunia, kempar apa? Dunia. Ada yang berani membunuh cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibawa kepalanya ke Ubejil Ibn Ziyad, diambil kayu, dicutik-cutik itu apa? Hidungnya dan lain sebagainya. Anas bin Malik ketika melihat keadaan seperti itu, kamu berani-beraninya bermain-main dengan mulut dan hidung yang di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu mencium-ciumnya. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Mencium-ciumnya. Kemudian datang berita itu ke Yazid Ibn Muawiyah, kaget. Wahai Ubaydillah kamu sudah saya bilang untuk menahan, bukan apa? membunuh, marah besar. Akhirnya keluarga Al-Husain yang ikut perempuan-perempuannya tentu ya, yang ikut dalam rombongan karena tidak ikut berperang, ya, diusung semua ke Syam di ke tempat istananya Yazid bin Muawiyah diberi penghormatan dan lain sebagainya. Ya sampai akhirnya diantarkan pulang dan lain sebagainya. Tidak apa? tidak tidak disakiti sama sekali. Karena pada dasarnya mereka sangat takut kepada keluarganya dan sangat hormat kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa orang-orang fasik saja yang gila kekuasaan. Sebetulnya khalifahnya tidak gitu ya, tapi apa gubernur-gubernurnya yang apa? gila kekuasaan itu. Sampai akhirnya terbunuhlah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kalau kita eh, mau membaca di sini dituliskan siapa yang terbunuh bersama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib? Yang pertama Al-Husayn terbunuh Ca'far ja anaknya Ali bin Abi Talib terbunuh Al-Abbas anaknya Ali bin Abi Talib terbunuh Abu Bakar anaknya Ali bin Abi Talib terbunuh Abu Bakar ini anaknya Ali bin Abi Talib Jadi kalau ada orang Syiah mengaku cinta kepada Ali bin Abi Talib Kemudian membenci Abu Bakar Siddiq Padahal Ali bin Abi Talib memberi, anak, memberi nama anaknya siapa? Abu Bakar Kemudian ada juga Muhammad Puteranya Ali bin Abi Talib, saudaranya Al Husain juga. Lain ibu. Ini semua yang disebutkan lain ibu yang seibu cuma apa? Al Hasan dan Al Husain. Jadi itu ibunya adalah Fatimah bintu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Uthman juga. Nah ini namanya Uthman juga. Mereka membenci Uthman bin Abi Talib. Padahal anaknya Ali bin Abi, Uthman bin Affan ya. Padahal anaknya Ali bin Abi Talib namanya siapa? Uthman bin Abi bin Abi Talib. Jadi yang terbunuh anaknya Ali bin Abi Talib adalah Al Husain, Ja'far, Abbas, Abu Bakar, Muhammad dan Uthman Kemudian anak-anaknya Al-Husain juga ada yang terbunuh yaitu Abdullah Ali Al-Akbar. Jadi kalau mereka orang-orang Arab, kalau namanya tiga, Ali, Ali, Ali. Jadi kadang punya anak tiga itu namanya sama. Ya, kalau kita kurang-kurang jeneng gitu ya. Nah, makanya tapi di disebut begini. Ali Akbar, Ali yang gede. Ali Al-Wasat, Al-Ausat, Ali yang nomor dua yang tengah sama Ali al-Asghar. Ali yang apa? Nah yang terbunuh ini adalah putranya al hussein yang namanya Ali yang besar, bukan bukan yang disebut sebagai Ali Zainal Abidin lain lagi. Ada Ali bin Hussein yang disebut sebagai Ali Zainal Abidin ini Ali yang al-A'sad yang tengah. Kalau ini yang terbunuh Ali yang al-Akbar. Kemudian anak-anaknya Hasan juga ada yang terbunuh. Namanya Abdullah al-Qasim dan Abu Bakar. Lagi-lagi namanya anaknya Al-Hasan. Kemudian anak-anaknya Aqil Ada Jafar, Abdullah, Abdurrahman Abdullah bin Muslim, ibnu Aqil Muslim ibn Aqil Kemudian banyak lagi Ada 18 keluarga Nabi SAW yang terbunuh Dalam kejadian ini Kenapa saya Saya ceritakan Kejadian ini Karena ketika Ini saya menceritakan tidak dengan Tidak dengan uh, emosi ya, Tidak dengan tidak dengan memainkan perasaan dan lain sebagainya bisa sebetulnya kita atur untuk memainkan perasaan dan lain sebagainya nah, tapi karena eh, mungkin kalau yang hadir banyak itu bisa jadi luar biasa sekali gitu ya eh, memainkan perasaan hadirin dan lain sebagainya kemudian dimasukkanlah cerita-cerita palsu ini cerita-cerita palsu contohnya apa diriwayatkan bahwa saat itu langit hujan darah nah, saat itu langit apa tembok-tembok rembesannya darah. Ya, ketika itu mengambil apa? Batu bawahnya apa? Ada. Darah. Ini riwayat ada di buku-buku, memang ada. Cuman riwayatnya itu yang menuliskan siapa? Kadzabin, pendusta-pendusta, dajalun orang dajjal-dajjal. Dajal. Tapi kalau kita buka buku Sirah memang ada. Bahkan di buku-buku tua abad ke-4, abad ke-3 itu ada bahkan kadang di buku-buku yang yang ditulis oleh ulama ahlu sunnah pun kadang-kadang lewat ini riwayat-riwayat seperti ini ya. mereka menceritakan ini bukan untuk sebagai cerita tapi cerita ini ada gitulah ini ada riwayat kayak gini kalau orang membaca sanadnya oh ini tahu ini khatib tapi orang sekarang membaca buku zaman dulu enggak tahu sanad an fulan Jadi buku sirah zaman dulu itu kayak buku hadis. Hadatsanah hadatsanah hadatsanah itu isinya apa? Buku sirah. Orang dulu disebut hadatsanah fulan-fulan orang oh, seerti ya pendusta ini. Tapi orang sekarang dikira, "Loh ini loh ada sanadnya fulan-fulan fulan." Padahal isinya siapa? Pendusta. Kemudian katanya e, apa namanya? jasadnya Husain dipotong-potong dan lain sebagainya, kepalanya begini-begini dibuat bahkan saya ayah saya menceritakan Ketika di sebuah perjalanan Ada khotib Jum'at Menceritakan dengan tambah-tambahan ini begini Ketahuilah bahwa sesungguhnya Permainan sepak bola pertama adalah Ketika itu kepalanya Lohusin dipakai sepak bola oh, Ini tahu dari mana Sampai-sampai apa Dimainkan ditambah-tambah Demikian Akhirnya setelah khotbah khotibnya Tanya kamu tahu dari mana itu Dapat dari buku mana kok pertama kali sepak bola pakai kepalanya Imam Husain. Terena dia enggak tahu juga, katanya-katanya kalau ini yang terakhir ini sepak bola ini di buku-buku mana enggak bakal apa? Bahkan difugisi ah juga enggak bakal ketemu Cari di buku difugisi juga enggak bakal enggak bakal ketemu. Kemudian inilah bahayanya ketika kisah-kisah ini. Apa yang kita ambil pelajaran? Yang pertama, siapa yang membunuh Imam Husain Siapa yang membunuh yang membunuh adalah hakikatnya orang-orang yang mengaku syiahnya Ali bin Abi Thalib. Lalu kita simak cerita tadi dengan baik. Siapa yang mengirim surat untuk Imam Husain? Syiahnya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menerima Muslim bin Aqil bin Abi Thalib sebelum Al-Husain datang ke Kufa Syiahnya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang berbayat bersumpah setia, bayat itu kan sumpah setia Syiahnya Ali bin Abi Talib Siapa yang berkumpul bersama Muslim bin Akhil yang 4.000 orang itu Syiahnya Ali bin Abi Talib Aneh ya? Siapa yang kabur kocar kacir ketika Muslim bin Akhil butuh bantuan kemudian ditinggal semuanya siapa Syiahnya Ali bin Abi Talib Siapa yang berani akhirnya membunuh Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib Yaitu itu tadi namanya Syamir Syiahnya Ali bin Abi Talib lagi Hari ini di 10 Asyura nanti sepuluh minggu depan 10 hari lagi Kita akan lihat sekelompok siapa pukul-pukul sedih ya Wah terbunuhnya oleh kelompok Muawiyah terbunuhnya oleh cucu-cucunya Oleh orang-orang yang membenci keluarga Nabi Siapa yang membunuh ya kalian sendiri itu ya. Bambak kalian itu yang membunuh menyebabkan terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Nabi sallallahu alaihi mereka enggak berkhianat. Mungkin enggak terjadi seperti ini. Nah, mungkin. Qaddallahu ma syafaal. Allah sudah takdirkan. Bahkan diriwayatkan bahwa Jibril ketika menemui Nabi SAW saat itu Al-Husain bersama Ummu Salamah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian Al-Husain ini menangis terus oleh Ummu Salamah. Oh ini mungkin pengen sama mbahnya begitu kan dimasukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ ada Jibril kemudian eh uh, Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atuhibbu ya Muhammad apakah engkau mencintai dia wahai Muhammad dia jawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam "Naam, tentu aku sangat mencintai Al-Husain karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta gitu ya." Kemudian "inna ummataka sataktuluh" sungguhnya umatmu nanti apa akan membunuh dia ora wa insidha kami turbatul ardhi kalau engkau mau tak tunjukkan tempatnya di mana nanti dia terbunuh kemudian ditunjukkan ternyata tanah itu adalah tanah Karbala eh, tanah apa Karbala tempat memang yang memang pada setelah itu 60 tahun setelah itu terbunuhnya Ali bin Abi uh, bin Ali bin Abi Thalib di tanah yang namanya Karbala itu bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum radiyallahu anhuma bermimpi dan ini mimpi Riwayatnya sahih sampai Ibn Abbas. Ketika setelah terbunuhnya Al Husain belum ada kabar, Ibn Abbas satu hari bermimpi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lusuh membawa botol. Ini mimpi ini diriwayatkan di dalam kitab Fadlul Sahabah dengan sanad yang sahih. Cerita ini Ibn Abbas bermimpi. Ya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari berjalan di padang pasir dalam keadaan lusuh kemudian ee, membawa botol berisi darah kemudian Ibn Abbas radhiyallahu Anhu mengatakan ya Rasulullah Mahad ini apa ini Rasulullah darah apa ini kenapa engkau sampai lusuh kemudian berjalan membawa botol yang berisi darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dalam mimpinya Ibn Abbas radhiyallahu Anhu Hada darah Husain, wa ashabuhu lam azal atatabghuhu mundul yoom. Ini darahnya Husain dan teman-temannya. Saya pengen ngambili, mau tak ambil, mau tak kumpulkan. Ya. Sejak hari ini mau tak kumpulkan terus. Gitu ya. Ketika terbangun, kaget begitu ya. Darahnya Husain, berarti beliau sudah apa? Sudah terbunuh. Ya. Sudah apa? Terbunuh. Maka ketika diberi Kabar orang-orang heran, tidak lama beberapa hari kemudian datang berita dari Qufah, datang berita dari Karbala bahwa al-Husayn sudah terbunuh ya. Maka setelah kita mendengar berita ini, yang pertama bahwa, satu, siapa yang membunuh? Siahnya Ali bin Abi Talib, yang berkhianat dengan bapaknya al-Husayn Yang kedua yang berkhianat dengan kakaknya yaitu al-Hasan Yang ketiga yang berkhianat dengan keponakannya Ali bin Abi Talib yaitu Muslim bin Aqil yang keempat yang berkhianat kepada Husain ibnu Akil, yang ketika dikepung orang-orang kufah nggak ada yang keluar satupun untuk menolong siapa? Ada Husain bin Ali bin Abdul Talib. Berhak nggak mereka akhirnya memukul-mukul, mengaku sedih, menyalah-nyalahkan Al wal Jamaah ini kalian ini orang pembunuh sahabat gitu ya? Aji, kita nggak pernah bunuh siapapun. Dibilangnya kita yang pembunuh apa? Sahabat. Di salah satu tulisan Shia ya, Wahabi bahkan ya naudzubillah ya saya enggak enggak cerita-ceritaan apa masjid ini terlalu terlalu terlalu mulia untuk saya ceritakan hal seperti ya Wahabi pembunuh para sahabat ajaib ya, Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1200 Hijriah ya, enggak pernah bertemu siapa enggak pernah bertemu sahabat mereka menyalah-nyalahkan dan anehnya sebagian yang mengaku alusna jamaah ikut-ikutan ikut-ikutan menyeriakkan hal-hal yang sama Kemudian yang kedua kita mengetahui bahwa Yazid bin Muawiyah tidaklah pernah memerintahkan untuk membunuh Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Memang banyak para ulama yang mengatakan sesungguhnya bayat ini ya Al Husain bin Ali ini ada benernya. Tapi ini namanya fitnah, gitu ya. Ini namanya apa? Fitnah. Dan tentu eh, ini sudah berlalu dan untuk dibahas lagi sekarang memang memang eh, menyebut-nyebut kesalahan para sahabat ini bukan keyakinan kita sebagai bukan masab kita sebagai halusinah wal jamaah. Ketika Muawiyah Al-Jalalhu mengangkat Yazid si Muawiyah ini mungkin salah tapi kesalahannya ini dibanding kebaikannya ini tenggelam di lautan apa? Kebaikan Muawiyah bin Nabi Sufyan radhiyallahu anhu membuka daerah-daerah yang dikuasai oleh orang-orang kafir, ikut berjihad, bersebila dan lain sebagainya. Kemudian ada hal penting yang harus kita ketahui yang dilalaikan oleh umat sekarang tentang sikap kita terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita harus ketahui bahawa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada sampai sekarang. Karena beredar omongan bahawa tidak ada lagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah habis, terbunuh, gitu ya. Itu al-Hasan dan al-Hussein. Pikirannya keluarga Nabi Sallam cuma al-Hasan dan al-Hussein saja. Keluarga Nabi Sallam itu keturunannya al-Hasan, keturunannya al-Hussein, keturunannya Ankih ah, bin Abi Talib, keturunannya Abbas bin Abi Talib itu semuanya masuk kategori ahlul bait. Itu masuk kategori ahlul bait yang tidak boleh menerima sedekah. Mereka itu tidak boleh menerima sedekah. Mereka ini diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan ada yang bilang oh ini kita semua jujur keturunan Nabi keturunan Nabi Adam ya memang Hatta Nabi Sallam juga keturunannya siapa Nabi Adam tapi omongan ini mengandung sedikit iri dia ini bukan keturunan Nabi tapi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallam tapi mengecew orang yang memiliki keturunan Nabi Sallam mengaku menjadi keturunan Nabi Sallam oh podo podo keturunan Nabi Adam nah, ini perkataan yang tidak tidak logis sama sekali karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keturunannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan sedekah ini kemuliaan tidak boleh makan zakat tidak boleh makan sedekah bolehnya makan hadiah bolehnya makan hibah tapi kalau sedekah ini sedekah gitu ya mereka nggak mau makan maka kalau ada orang dikasih sedekah nggak mau dikasih zakat nggak mau bisa jadi dia ini keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, aku wasiatkan kepadamu kepada kalian untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, Waaitroti dan keturunanku Ini penting. Ya, karena keturunan Nabi Sallallam ini ada sampai sekarang. Bahkan Imam Mahdi yang akan datang, Imam Mahdi beneran ya. Karena sudah banyak Imam Mahdi yang aku main di Jakarta ada orang Indonesia. Namanya bukan Muhammad bin Abdillah Nabi Sallam sudah mengatakan Imam Mahdi nanti muncul. Namanya, namanya siapa? Iwa tiu ismi, yaitu namanya sama dengan nama aku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib mengatakan nanti muncul dari anakku Hasan ini orang yang namanya namanya Nabi, pak nama bapaknya persis sama nama bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menyebarkan keadilan yaitu bahwa Imam Mahdi yang muncul nanti akan bernama Muhammad ibnu Abdillah yang garis keturunannya nyambung sampai siapa? Al-Hasan bin Abi Talib Bukan siapa? Wan Hussein Artinya apa? Imam Mahdi Orang Syiah mengatakan namanya Muhammad Ibn Al-Hasan Orang Syiah mengatakan Imam Mahdi namanya Muhammad Ibn Al-Hasan Ini sudah keliru Yang betul namanya Muhammad Ibn Abdullah. Dan bukan dari keturunannya Imam Hussein Tapi keturunannya Imam Al-Hasan Dan ini menunjukkan keturunannya Nabi SAW ada sampai Akhir zaman nanti dan kalau kita mengetahui orang ini keturunan Nabi SAW Yang pertama harus kita hormati Harus kita hormati Harus kita cintai Karena apa? Nabi SAW perintahkan kita untuk cintai dia Tidak boleh kita dengki Oh bodoh-bodoh keturunan Nabi Nabi Adam nah, Ini omongan yang tidak perlu Omongan yang tidak perlu Semua sudah tahu kita ini keturunan Nabi Adam nah, keturunan siapa? Ya. Kalau tidak keturunan Nabi Adam keturunannya siapa? Ya. Selain itu tidak ada lagi Apa mau ikut teori Darwin? Keturunannya siapa, monyet atau apa, homo sapien atau pt kanthropus begitu ya, enggak mungkin. Maka sikap kita kepada keluarga Nabi Sallam yang pertama kita menghormati dia, menghormati dia. Sebagaimana Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan dalam lamiahnya, hubus sahabatikulluhum liya liyamadhabu wa mawadatul kurba biha atawasalum. Cinta kepada sahabat ini adalah Semuanya Cinta kepada semua sahabat adalah madhabku Hubu sahabatiku luhum Cinta kepada sahabat semuanya ini madhabku Artinya siapa yang terbukti bahwa dia ini sahabat Melihat Nabi SAW beriman Saat Nabi SAW masih hidup Kemudian mati dalam keadaan Islam Ini adalah siapa? Sahabat Begitu kita tahu ini sahabat langsung kita cintai tak boleh menghina. Tutup mulut kita kalau mau apa? Menghina. Wa ma'wadatul kurba bihaat wasalu dan cinta kepada keluarga kerabat Nabi Sallam dengan hal ini, dengan cinta ini aku mengharap kedekatan diri kepada Allah. Ya. Jadi kita ini intinya apa? Cinta kepada keluarga Nabi Sallam ini termasuk ibadah gitu ya. Karena diperintahkan oleh Nabi Sallam untuk kita. Mencintai keluarga Nabi. SAW. Saya mengatakan begini nih, karena bukan saya keturunan Nabi bukan memang. Jadi jangan jangan difahami orang-orang harus cinta sama saya, bukan. Saya bukan dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang Allah Swt takdirkan dan satu yang harus kita yakini, mereka ini nggak bisa milih. Bisa nggak orang milih lahir dari keturunan Nabi Sallam? Nggak bisa. Kalau bisa semuanya, nggak ada keturunan selain keturunan Nabi. Semuanya pengen dari keturunan Nabi Sallam, kecuali orang gila tapi harus kita sadari kalau mereka aja enggak bisa milih berarti ini murni karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan karena enggak semua dikasih berarti patokannya bukan itu gitu loh. Patokannya apa? Amal masing-masing. Tahu paman Nabi sallallahu akhirnya masuk dalam neraka. Siapa? Abu Lahab disebut namanya dalam Al-Qur'an Tabat yada Abi Lahabin wa tab. sampai akhir ayat. Nabi sahsan bersabda manpat to amaluhu lam yusribihi nasabu. Siapa yang amalnya lambat-lambat nasabnya tidak bisa membuat dia cepat. Siapa yang amalnya lambat-lambat nasabnya tidak bisa membuat dia cepat. Tapi kita harus tetap mencintai beliau, para keturunan Nabi saw. Maka kalau kita melihat ada keluarga Nabi saw yang berbuat maksiat itu kita kasihan, gitu ya? tentunya saya ini disuruh mencintai kamu ning kamu kok ya berbuatnya kayak gini ya. mengaku mencintai mengaku menjadi keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam namun apa uh, sujud di depan kuburan gitu ya minta-minta sama selain Allah SWT wa taala dan lain sebagainya ini sungguh perbuatan yang yang uh, sangat sangat menghinakan ya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Cucu-cucu beliau yang langsung yaitu Husain, al, al Hasan dan sebagainya Dan perlu kita ketahui ya, bahawa sesungguhnya Sangkaan orang-orang si'ah yang mencintai Ahlul Bayyid ini adalah kedustaan ya. Ketika mereka merayakan Ashura dan melang mengaku menuntut bela darah Husain, Yang pertama mereka mau menuntut dari siapa, pembunuhnya sudah tidak ada, -ada. Yang kedua, yang membunuh itu siapa? Yo, ya, mereka sendiri. Ya. Yang ketiga, mereka ini orang-orang aneh, mengaku cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi menghina istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita sebut keluarga itu nomor satu siapa? Istri, teman satu ranjangnya, satu selimutnya. Ya. Ini dihinakan, disebut sebagai orang yang berzina. Namun tuh bila. Maka para ulama mengatakan Kalau orang yang menuduh Aisyah r.a. berzina keluar dari Islam Tapi kalau menghina sahabat yang lain Masih ada perbedaan pendapat Tapi kalau menghina Aisyah r.a. dengan zina Ya ini keluar dari Islam Kenapa? Karena Allah SWT sudah turunkan belasan ayat Di surat An-Nur yang membebaskan Aisyah r.a. dari perbuatan kecil Kalau masih ada yang ngeyel Dia keluar dari apa? Islam. Dan subhanallah Kalau kita mau teliti Hukuman orang yang menuduh berzina itu apa? Dicambuk 80 kali. Dan kita kalau lihat perlakuannya orang Syiah di 10 Muharram nanti, ya, di, kalau yang di sini belum berani, yang di sana di Karbala sana ngambil besi ya, Pak. pukul pukulkan sendiri ya. Padahal ya, kalau kita mau, uh, hukuman orang berzina kan apa? Mukul-mukul dicambuk di 80. Nah, ini dia menuduh Ibu Bunda Aisyah radhiyallahu berzina. Dia sendiri yang Allah buat dengan kesesatannya memukul-mukul apa dirinya sendiri. Tapi neng Wongsih Indonesia Durung tetap untuk baru pakai ini aja. Ya. Belum tetap pakai peso beneran. Kalau yang di sana pakai peso beneran. Peso dikasih lantai, diwabik-cabikkan itu ya. Sehingga eh, setelah setelah perayaan Nasuro itu eh, punggungnya ini tercabik-cabik beneran. Ya. Dagingnya tercabik-cabik beneran. Dan kepalanya ini. Eh, nanti ada imamnya begitu lihat silahkan lihat di YouTube itu ya imamnya bawa pedang itu kepalanya orang-orangnya tuh ya. nanti wah wow, darah Hussein darah Hussein gitu ya tapi imamnya enggak <laughs> imamnya enggak tetap pakai apa imamah dia cuma nuduk-nuduk kepalanya orang pakai pedang yo darah Hussein darah Hussein nanti orang-orang itu seneng wah wow, sambil pura-pura nangis wah wow, pukul-pukul gitu ya orang-orang aneh itu ya. orang-orang aneh maka kita jangan terbawa perasaan-perasaan seperti ini, jangan terbawa kisah-kisah palsu. ya kita ingatkan orang-orang yang ada di samping kita, ya po, buku-buku eh, yang membahas cerita ini silahkan dibeli yang benar tapi ya jangan beli buku-buku yang yang sesat ini kita ikut sesat juga karena kita nggak punya saringan gitu ya, kita nggak punya saringan. beli buku-buku yang benar, ya, ada buku bagus cuman saya nggak tahu judul terjemahannya. kadang terjemahan itu judulnya ng ngawur gitu ya. saya pernah ada buku fikih namanya itu apa? Goyatul ikhtisor Goyatul ikhtisor itu artinya apa? Super ringkas, jadi ekstra ringkasan Diterjemahkannya apa? Fikih lengkap nah, Makanya saya tidak tahu ini judul bukunya Hakbatun minat tarikh ya. eh, Segenggam tarikh atau apa? Eh, kumpulan tarikh ya. Yang itu berisi dari meninggalnya Nabi SAW sampai terbunuhnya Al Hussein bin Ali bin Abi Talib ditulis oleh Sheikh Uthman Khomis Sheikh Uthman Uthman ibnu Muhammad Al Khomis jadi kalau cari bukunya Sheikh Uthman Al Khomis terjemahannya judulnya apa saya nggak tahu ya, sebenarnya karena ada beberapa yang mencerita itu buku yang sangat bagus jadi kompilasi yang kecil bukunya cuman cuman segini ini bacaan bagi kita yang yang ingin mengetahui hakikat sejarahnya ya, ini ditulis lengkap oleh oleh beliau. Dan kita berikan kepada orang-orang lain, kita tuliskan di media-media kisah-kisah kebenaran itu supaya orang-orang tidak tertipu. Ya, karena kita ini kalau enggak kita ceritakan kita enggak tahu. Kalau enggak kita baca cerita ini, kita enggak tahu-taunya Husain terbunuh sama siapa? Sama orangnya Muawiyah gitu-gitu ya. Padahal Muawiyah radhiyallahu anhu sudah meninggal. Ya, Yazid bin Muawiyah enggak merintahkan Tidak merintahkan Terus kita dituduh ikut apa membunuh? Siapa saya? Saya ini nggak kenal sama siapa? Ya sih, Muawiyah, Dia sudah lama. Kasus ini kita nggak tahu Karbala aja mana kita nggak tahu gitu ya. Bahkan sebagian sudah belum belum pernah kesana. Saya sendiri belum pernah kesana. Kok ikut-ikut dituduh ee, menumpahkan darahnya siapa? Al Hussein bin Ali bin Abdul Talib, Acih. Ini aneh. Gitu ya. Ini aneh. Pokoknya yang pro ikut semuanya. Gitu ya. Pokoknya yang pro ikut semuanya. Maka. Yel-yel berbahaya yang secara tidak langsung maupun secara langsung, kalau yang sadar tahu ini ancaman. Ini revolusi. Apa? Setiap hari adalah asuro. Setiap tempat adalah karbala. Dibilang seperti itu. Ini orang yang tahu. Ini ancaman bahwa dia akan menuntut bela. Tapi sama siapa? Sama kita. Ini untuk menutupi aja bahwa mereka itu akan membuat kerusakan di muka bumi alasannya apa? alasannya menuntut bela sama Imam Hussein dan terbukti di setiap tempat yang dikuasai oleh orang-orang syiah selalu ada apa? pembantaian kepada halus sunnah. dipakai bungkus apa? dipakai bungkus yaitu menuntut bela darahnya Imam Hussein ini e, tipu muslihat yang harus kita sadari betul Bahwa sungguhnya ini adalah kedustaan Karena memang agamanya Syiah ini Sembilan dari sepuluhnya ini kedustaan Sembilan dari sepuluh agama kita adalah Taqiyah ya, atau tukyah Di antaranya untuk menipu kita Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa pencerahan kita Terhadap sejarahnya Meskipun le lewat 60 tahun lamanya insyaallah di pertemuan yang akan datang kita kembali 60 tahun beri, 60 tahun yang lalu gitu ya. Enggak 60 tahun setelahnya, tapi 60 tahun yang lalu kita kembali mengkaji sirahnya sebaik-baik manusia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita dan kita insyaallah lanjut ke masa peperangan atau sebelum perang Uhud. Apa yang terjadi sebelumnya? Kemudian bagaimana persiapannya? Apa sikap-sikap orang-orang munafik? dan bagaimana jalannya pertempuran akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum subhanallahi walhamdulillah walaa ilaaha illallah Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum